Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmalu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdi wa nanu'u ilayhi wa na'udzu min shururi anfusina wa a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida Wanshul ala Muhammad al-Aqil wa Rasuluh aladzilah Nabiya bādan. Allahumma cill wa cill kawariq ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahibihi, wa man saar ala taajihi wa istinna bissunnatihi ilā yūnūbihi ubād. Hadirin, hadirat kita liman rahmatu Allah. Kita bersyukur kepada bertatap wajah dan bertemu hati Mengkaji hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam Dan tanpa terasa Walaupun satu bulan satu hadis kita bahas Ternyata kita sudah memasuki hadis yang ke-12 Berarti Kajian rutin Dari hadif arba'in ini Sudah berlangsung Kurang lebih satu tahun Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini mendapatkan manfaat dan keberkahan buat kita. Sekaligus, dia menjadi bukti akan kecintaan kita kepada Bapinda S.A.W. Karena kita sama-sama memahami barang siapa yang mencintai Bapinda S.A.W. Dia akan bersama Bapinda S.A.W. di surga Allah S.W.T. Selamat rilih salam, semoga tercurah kepada kita, Nabi Muhammad SAW Kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menampakkan jalan dakwahnya Hingga akhir zaman Hadirin hadiratul kota iman rahmatullahi Hadis yang ke-12 termasuk hadis yang pendek Namun begitu dalam makna dan isi kandungannya Bismillahirrahmanirrahim An Abi <tip> Hurairah radhiyallahu anhu qali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni Islamil mar'i tarku ma la ya'ni Hadirin wata'imah rahimakumullah hadis ke-12 diriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia beliau bernama Abu Hurairah ya radhiyallahu beliau menceritakan kepada kita bahawa baginda s.a.w pernah bersabda diantara sebagian daripada kebaikan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya sekali lagi diantara kebagian diantara kebaikan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya Hadirin yang berbahagia rahimakumullah Hadis ini diriatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentunya derajatnya adalah derajat yang sangat sahih ketika kedua orang kedua sahabat kedua ulama ini kedua-duanya sepakat menyatakan sebuah hadis adalah sahih maka dia berada pada puncak martabat dan derajat sebuah hadis Hadith ini diterangkan oleh sahabat mulia yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang paling banyak menerangkan hadith. Beliau berasal dari negeri Yaman. Walaupun beliau termasuk terakhir masuk Islam, tapi sejak beliau masuk Islam, beliau tidak pernah berjauhan dari Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu nempel dengan Baginda Nabi Sallam. Itulah yang menjadi rahasia daripada banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Jadi beliau tidak disibukkan oleh bercocok tanam, beliau tidak disibukkan dengan berdagang, beliau selalu rapat dan menempel kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali pada saat baginda sallallahu alaihi wasallam berada dalam rumahnya. Alasan yang kedua yang menjadi sebab mengapa beliau banyak meriwayatkan hadis. Padahal beliau terakhir masuk Islam, termasuk terakhir masuk Islam adalah Karena beliau hidup cukup lama setelah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga memungkinkan bagi dirinya untuk menyampaikan kepada generasi berikutnya baik junior-junior sahabat ataupun para tabiin. Hadirnya khotbah iman rahimahumullah. Di sini baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan kata-kata min husni. Ada huruf min. Para ulama mengatakan di sini untuk menyatakan sebagian Jadi artinya bahwa sebagian dari kebaikan dan kesempurnaan iman seseorang Keislaman seseorang diantaranya adalah Bagaimana dia mampu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat Dan kata-kata mala yakni Apa yang tidak bermanfaat di sini bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk perbuatan. Hadirin khutal iman rahmatullahi wabarakatuh. Gambaran secara umum hadis ini adalah bahwa baginda s.a.w. Menginginkan umat ini menjadi umat yang unggul. Sehingga di tengah kesibukan manusia, yang mana sering kita dapati bahwa terkadang waktu tidak cukup maka apalagi kalau memang seseorang kemudian mem menghabiskan waktu dia untuk hal-hal yang tidak berguna Karena itu untuk seorang manusia atau sekelompok masyarakat untuk mencapai masyarakat yang unggul, baginda Nabi Muhammad SAW memberikan resep yaitu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Sungguh Hadrih Nafataliman Rahimahumullah para ulama menyatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa betul-betul baginda Nabi Muhammad SAW diberikan jawab oleh kalim. Jawab oleh kalim adalah ungkapan yang ringkas singkat namun padat dan syarat dengan makna. Makanya Hadrat Al-Khataiman rahimakumullah jujur. Kalau kita ingin menghitung berapa banyak si khutbah yang dilakukan oleh Nabi, tidak banyak. Yang sering Nabi lakukan adalah dalam bentuk ta'lim ataupun dalam bentuk yang lebih serius lagi. Karena itu beberapa ulama mengumpulkan khutubun Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah-khutbah Nabi SAW dan itu jumlahnya tidak banyak jadi Nabi SAW dalam perkataan beliau beliau kita lihat di sini hadirin ya iman kalimat-kalimatnya ringkas singkat namun padat dan sarat dengan makna. berbeda dengan ucapan sebagian kita ya, kalau istilah orang Jakartanya ngomongnya seember ditaker gak segayung Kadang ada orang yang menyampaikan, baik itu ceramah, pidato dan lain sebagainya, panjang, lama. Tapi ketika kita pulang, apa yang disampaikan orang itu, terkadang kita juga tidak mampu untuk mengungkapkannya dalam poin demi poin. Jadi hadirnya kota liman rahimahkumullah, inilah diantara kelebihan yang dimiliki pada gaya bahasa baginda alaihi wasallam. Singkat, padat dan syarat dengan makna. Beberapa ulama menjadikan hadis ini hampir separuh daripada keislaman. Karena Islam itu bentuknya adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan, maka hadis ini mengajarkan bagaimana diantara yang mesti kita tinggalkan adalah perkara yang tidak berfaedah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Kita masuk kepada apa yang kita dapat pelajari daripada hadis ini. Yang pertama hadirin ikhwatul iman rahimakumullah Baginda Nabi Muhammad SAW menginginkan masyarakat yang unggul dan itu adalah masyarakat Islam. Dari hadis ini, Hadirnya Khattal Iman R.A. Baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa di antara ciri masyarakat dan pribadi yang unggul adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan begitulah yang namanya waktu. Kaedahnya waktu adalah in lam tukmilhu fil kabair amiltahu fis shagha'it waktu kalau tidak diisi untuk hal-hal yang besar karya-karyanya tak dia akan habis terlewatkan untuk hal-hal yang sepele coba kita lihat hadirin khatal iman rahimahumullahu waktu yang Allah berikan kepada kita yang saat ini tengah mengikuti pengajian dan ta'lim di sini dengan orang yang duduk nongkrong di pinggir-pinggir jalan sama habisnya Cuma yang berbeda adalah kualitasnya tentu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita pulang kerja, kita dapati keluarga, hadirin ikhwatal iman rahimahkum Allah, maghrib, ada yang digunakan untuk membaca Al-Quran dan tidak sedikit yang menghabiskannya untuk menonton televisi. Habis waktunya sama, cuma yang berbeda adalah kualitasnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang berhasil baik di dunia, apalagi nanti di akhirat adalah orang yang mampu atas landak alat akobar. Bagaimana dia mensiasasi segala keterbatasan ini? Kemarin saya berdiskusi dengan beberapa kawan-kawan yang kita ada 5-6 orang yang baru setahun dua tahun ini kembali dari timur tengah menyelesaikan doktor kami dulu satu angkatan ketika di Mesir. Kita berbicara bahwa Al-Mahdudiyah itu adalah syair. Keterbatasan itu adalah sesuatu, bukan nafik, bukan tanpa sesuatu. Artinya, rekan dan rekan kita yang Allahu Akbar, kalau kita lihat bagaimana para ulama, orang-orang besar, itu mereka adalah orang yang mampu mensiasati keterbatasan yang juga sama kita rasakan kita terkadang beralasan gak ada waktu kita beralasan sibuk kita beralasan capek dan lain sebagainya subhanallah ayat terakhir di surat al muzammil Allah seakan-akan menelanjangi diri kita dengan berbagai macam alasan yang biasanya kita sampaikan kita kalau ditanya kenapa satu hari gak kita baca satu juz kenapa satu minggu ini gak ada solat malam terkadang alasan kita waduh capek kerjaan kita sampai malam kita kerja dan lain sebagainya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Al-Muzammir Yang mana surat Al-Muzammir ayat ke-20 ini Turun satu tahun setelah surat Al-Muzammir ayat 1 sampai ayat 19 Allah di situ menyampaikan A'udhu billahina syaitanir rajim Innallaha ya'lamu Annahu Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tahu bahwa di antara kalian Ada yang sakit Wa akharuna yadribuna fil ardi yamtaduna min fadlillah ada juga di antara kalian yang lagi berjalan di muka bumi ini mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Allah menyatakan wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan ada sebagian lagi yang tengah berperang di jalan Allah. Tapi Allah mengatakan apa? Faqra'u mata Maka tetap bacalah Al-Qur'an. Allah seolah-olah ingin melanjangi kita alasan yang biasanya kita gunakan. Mardo bangkok ini sakit, capek, letih, lembur dan lain sebagainya. Wa akharuna yatribuna fil ardi yatathamman ada sebagian lagi yang sampai deklilik untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau diantara kita banyak yang beralasan karena kesibukan aktivitas kita, Allah mengatakan bahkan ada orang yang berperang di jalan Allah, tapi Allah mengatakan faqra'u <tik> mata Yang namanya karakter Pribadi dan masyarakat unggul, hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah harmonis. Karena itu, Bapak Ibu yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, di sini pelajaran pertama dari hadith ini adalah bagaimana kita perlu membina pribadi yang unggul dan juga masyarakat yang unggul di mana Nabi memberikan satu cirinya adalah mereka meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ada sebuah ya. Yeah. Di situ disampaikan bahwa ada dua orang dalam kamar itu berdebat Apa yang bisa kita lakukan yeah. Sedangkan tangga nada itu hanya delapan Not itu hanya sekian Mereka ribut berdiskusi Apa yang bisa mereka lakukan Di situ digambarkan di luar kamar itu Di luar dari apa yang diperdebatkan dua orang itu Beratus-ratus lagu diciptakan artinya akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala nanti kembali bahwa ketika masyarakat ketika pribadi mampu untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dia akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala hadirin khotanal iman rahamakumullah pelajaran kedua dari hadis ini baginda sallallahu alaihi wasallam di sini menyampaikan di antara sebagian Kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Maka kita akan membahas pelajaran kedua dari hadis ini adalah apa sih diantara kebaikan keislaman seseorang, kesempurnaan seseorang. Hadirnya khotimah iman, Rahimahumullah. Sempurnanya Islam seseorang, sempurnanya iman seseorang. Selain meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, maka para ulama mengatakan yang pertama adalah bagaimana dia mencurahkan segenap upaya dia untuk melakukan dan me me melakukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada diri. Jadi hadirnya khutal iman rahimahkumullah itu merupakan derajat yang pertama. Di mana seseorang berusaha untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada dirinya. Jadi hadirin yang bertaqwa, rohimukumullah. Yeah. Selain seseorang itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, maka ada perkara lain yang akan menjadikan keislaman dia sempurna adalah dia melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Kita lihat sholat-sholat fardhu kita. Kita lihat yeah, bagaimana puasa-puasa fardhu kita. Nabi s.a.w. menyatakan bahawa tidak ada perkara yang lebih baik untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala selain dari apa yang sudah aku fardukan kepada kalian tidak sedikit orang di masa sekarang ingin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala ingin semakin mesra dengan Allah subhanahu wa ta'ala mencoba untuk mencari jalan yang lain. Hadirin qotol iman rahimakumullah, itulah yang sering diistilahkan dengan tariq. Dalam bahasa Arab, jalan itu disebut dengan tariq, Mereka itu ingin nyampe kepada Allah Subhanahu wa mencoba berkreasi jalan, itulah yang kemudian dikenal dengan tariq ataupun tarekat. <Sihli> Al-Quran <khutal> Al-Iman <rahimah tukullah> ya. Hakikat daripada Para Sufi Itu adalah mensucikan diri Tapi jalannya Adalah jalan Yang sudah digariskan Oleh Baginda S.A.W Bukan dengan cara menari, berputar dengan torbus. Sebagaimana yang digambarkan dan dilakukan oleh sebagian masyarakat di Turki. Yang kemudian diadopsi dalam beberapa tayangan di televisi. Hadirin khutal iman rahimahkumullah. Hagaikan pensucian jiwa yang sesungguhnya adalah dengan jalan-jalan yang sesuai dengan sunnah. Dengan sholat kita. Bagaimana kita khusyuk. Hadirin khutal iman rahimahkumullah juga dengan makna khusyuk seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya khusyuk dalam Islam berbeda dengan meditasi sehingga dengan demikian secara ajaran-ajaran fikihnya sunnah-sunnah ketika seseorang menggapai khusyuk juga sesuai dengan apa yang dicontohkan ada seorang kawan yang dibilang Ustaz, saya sudah beberapa hari ini mendapatkan bagaimana khusyuk yang luar biasa saya katakan boleh show gak gimana caranya jadi seselah takbiratul ihram saya pernah awalnya memang gelap, tapi setelah itu terbayang bagaimana suatu tempat yang indah penuh dengan bunga dan lain sebagainya. Saya katakan Anda bukan sedang khusyuk, Anda tengah mengkhayal dalam solat Anda. Khusyuk tidak seperti itu, Hadrul Khodariman. Khusyuk adalah seseorang yang dalam keadaan sadar, karenanya yang disunahkan adalah pandangan mata orang yang sholat menatap tempat sujud dia walaupun ada setengah yang mengatakan ustad ketika saya pejamkan nampaknya bisa lebih berkonsentrasi, oke okay, tapi bukan berarti seseorang mengkhayal karena khusyuk dalam Islam berbeda dengan meditasi seseorang paham dengan apa yang dia baca ketika dia mengatakan Allahu Akbar ketika dia membaca Al-Fatihah, ketika dia membaca surah, ketika dia rumput dan lain sebagainya jadi kembali hadirin kata Rahimakumullah. ya yeah bahwa pelajaran yang kedua daripada hadis ini diantara kesempurnaan keislaman seseorang selain hadis ini menyatakan bahwa dengan cara meninggalkan yang tidak bermanfaat maka yang utama adalah dengan melakukan apa yang Allah perintahkan karena itu ketika kita ingin lebih dekat dengan Allah ketika kita ingin membersihkan jiwa dengan cara apa yang sudah Allah ajarkan kepada kita dengan puasa kita dengan ibadah haji kita Dengan sodakoh kita Bukankah itu yang Allah titipkan rasa manis dalam hati kita Itulah rasa manis dan kelezatan sebuah keimanan Itulah rasa manis dan kelezatan ketika seseorang Mampu melaksanakan perintah Allah Allah titipkan rasa manis Coba hadir di kota iman Saya pernah bercerita di sini tentang bagaimana manisnya kita bersedekah. Ya Ketika kita berbagi dengan orang yang tidak mampu, dan orang tersebut betul-betul membutuhkan hadirin ikhwatal iman rahimakumullah terkadang orang tersebut tidak sempat mengucapkan terima kasih. Tapi dari bergetar bibirnya, berderai air matanya, apa yang Allah berikan kepada diri kita? Allah titipkan rasa manis dan kebahagiaan yang tidak bernilai dengan uang. Itulah hakikat sebenarnya bagaimana seseorang mensucikan jiwa dia hadirin yang berbahagia rahimakumullah dan di antara kesempurnaan keislaman seseorang bukan saja dengan melaksanakan perintah Allah tapi juga dengan cara meninggalkan apa yang Allah larang yeah. Nabi SAW mengatakan an-nazratu sahmun min, min iblis pandangan itu panah di antara panahnya iblis artinya ketika seseorang melihat orang atau wanita yang bukan muhrim bagi dirinya dan kemudian diikuti pandangan itu dengan syahwat hadirin ikhwatul iman rahimakumullah hati-hati inilah panah iblis tapi kebalikannya hadirin ikhwatul iman ketika seorang muslim atau muslimah mampu menundukkan pandangannya Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan rasa manis dalam hatinya jadi kembali Hadrini Khotol Iman rahimahkumullah, kesempurnaan keislaman seseorang selain dengan meninggalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ajarkan, yaitu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, maka kesempurnaan keislaman seseorang adalah dengan jalan bagaimana mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, serta meninggalkan apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Pelajaran ketiga dari hadis ini Hadrini Khotol Iman rahimahkumullah, termasuk diantara apa yang tidak bermanfaat yang pertama adalah hadirin di iman dari perkataan hadirin di kota iman rahimahumullah ya. banyak tanpa kita sadari dengan perkataan kita ya. dengan obrolan-obrolan kita Para ulama mengatakan di antara perkataan yang tidak berfaedah, yang pertama adalah perkataan yang mengundang dosa. Ngomongin orang, ghibah. Yeah. Hadirin di iman rahimahumullah. Bagaimana masyarakat sahabat, mereka memiliki imun yang kuat, mereka memiliki suatu daya tahan yang kuat, kekebalan keimanan mereka. Sehingga Hadrini Khotol Iman ketika berita dusta berkaitan dengan Aisyah Yang diisukan oleh orang-orang munafik Aisyah mengadakan affair dengan Sofwan bin Muattal Ketika kembali dari peperangan Dan unta Aisyah di, apa namanya, dituntun oleh Sofwan bin Muattal Hadrini Khotol Iman rahimahumullah Ada suatu peristiwa yang tidak dilupakan dalam sejarah di mana istri Abu Ayyub al-Ansari Kala itu pulang dari luar rumahnya pada saat dia sampai ke rumah dia sampaikanlah diceritakanlah apa yang tengah ramai beredar di tengah masyarakat di Madinah yeah. isu dan gosip yang sangat ramai dibicarakan karena menyangkut first lady istri baginda sallallahu yeah. alaihi wasallam istri Abu Ayyub Al-Ansari menyampaikan berita ini kepada sang suami tapi kita lihat bagaimana daya tahan kekebalan keimanan yang dimiliki oleh Abu Ayub Al-Ansari, beliau justru balik bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah mungkin untuk seorang putri dari bapaknya yang mulia yaitu Abu Bakar, untuk seorang istri dari seseorang yang lebih mulia dari bapaknya yaitu baginda sallallahu alaihi wasallam, mungkinkah dia melakukan hal seperti itu?" Ditutup pintu-pintu syaitan untuk masuk melalui apa yang disebut dengan ghibah. Hadrini khutal iman rahimahkumullah yeah. Berkaitan dengan apa yang tidak bermanfaat dari ucapan Yang tadi berkaitan dengan dosa Yang kedua adalah sesuatu yang tidak berguna yeah. Obrolan yang tidak ada manfaatnya, yeah. Obrolan yang melalaikan yeah. Hadrini khutal iman rahimahkumullah yeah. Hal yang kedua yang terkait dengan apa yang tidak bermanfaat Adalah berkaitan dengan perbuatan sama para ulama juga menyatakan perbuatan yang tidak bermanfaat itu yang pertama adalah maksiat. Perbuatan-perbuatan maksiat, Hadis Nubala Diman Rahimakumullah, selain tidak bermanfaat bagi dirinya, justru akan menjadikan diri dia berkubang dalam dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Nubala Diman Rahimakumullah, ada suatu pesan yang menarik. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati beberapa sahabat tengah duduk di pinggir jalan, Nabi mengatakan, iya kubwal julu safiturrokan. Janganlah kalian duduk di pinggir jalan seolah-olah hadis ini baru disampaikan oleh Nabi kemarin. Melihat kecenderungan masyarakat kita sekarang yang senangnya itu duduk di pinggir jalan, yeah. apakah untuk cari makanan? Apakah untuk meeting? Apakah untuk yang lain, sebagainya? Lebih segar dibandingkan dalam ruangan, ya. Yang kita hanya melihat tembok demi tembok. Kalau di sini kita bisa melihat orang lalu lalang, pikiran kita bisa lebih terbuka. Hadirin <tuh> sekalian, para sahabat, ketika mendengar larangan ini, mereka tanpa bermaksud menyanggah. Mereka mengatakan malah nafi majali sinabudun nata'ad dan tufi'ah. Ya Rasulullah, kita nggak ada tempat lagi buang ngobrol-ngobrol. Yeah. Kata Nabi Faida, Abai itu ilmutorik. Kalau kalian nggak mau ninggalkan jalan ini untuk jadi kalian jadikan tempat berbicara faak tutori kohak koh, maka berikanlah jalan ini haknya. Subhanallah. Para sahabat bertanya-tanya, Wabahakuttoriki ya Rasulullah, apakah hak jalan itu ya Rasulullah? Ternyata jalan juga punya haknya. Kata Nabi, hak jalan itu yang pertama adalah rodu basar, tundukkan pandangan. Yang kedua wakaful ada tahan, yeah. usil kita tahan, yeah. maksud jahat kita baik yang berkaitan dengan lisan maupun perbuatan. Yang ketiga kata Nabi Warudhussalam, yeah. ucapkan salam atau kembalikan ketika ada seseorang mengucapkan salam maka kita jawab. Yang keempat kelima Nabi mengatakan وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُنْ anil الْمُمْكَرِ Dalam riwayat lain Dari Anas bin Malik Nabi SAW menambahkan وَإِرْشَادُ سَاِلِ ya. Engkau bimbing orang yang nanya Orang yang lagi bingung Pada saat bertanya engkau bimbing Hadirin di khutal iman Rahimahkumullah ya. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita Tentang kaitannya etik berkaitan dengan moral ya. Hadirin Khalaliman rahimakumullah, kita ke Eropa, kita ke Asia ya. Itu banyak orang yang senang sekarang ini duduk di pinggir jalan. Ya. Hadirin Khalaliman rahimakumullah, lebih fresh, lebih terbuka, otak kita lebih Hadirin Khalaliman, Nabi menggariskan kalau kita ingin duduk di pinggir jalan Apapun alasannya kata Nabi, maka jangan lupa untuk menjaga adab-adab ini. Yang pertama berkaitan dengan mata. Hadirin iman Rahimakumullah. Ya. Tundukkan pandangan kita. Apalagi kalau orang yang mau makan di pinggir jalan, mau mengadakan meeting di pinggir jalan. Ya. Tentunya pinggir jalannya bukan duduk pikiran. Ya. Ada yang di restoran ada yang di kafe maka hadirin kota iman apalagi kalau niatnya ya sambil cuci mata uan tambah selain tidak bermanfaat bisa jatuh kepada hal yang dosa hadirin kota iman rohmu kumuloh berkaitan dengan mata allah subhanahu wa taala menyampaikan dalam firmanNya allah itu ya allahu khawinat allah tahu khianatnya mata itu Hadrini Fatal Iman Rahimahkumullah. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, Taukah kalian apa itu khianatnya mata? Beberapa sahabat menyampaikan, ya, khianatnya mata itu adalah seseorang melihat wanita dengan syahwat yang bukan muhrimnya. Kata Nabi itu sinahnya mata. Lalu apa yang disebut dengan khianatnya mata? Hadrini Fatal Iman Rahimahkumullah kerlingan mata. Yang hanya difahami oleh lawan bicara kita Sedangkan orang yang kita maksud tidak tahu Jadi kita misalnya lagi ngomongin Wah di kantor tuh ada temen Kita yang begini, begini, begini Tahu-tahu itu orang lewat yeah. Kita hanya mengerlingkan mata Begitu doang yeah. Orang yang lewat tuh kagak sadar Yang hanya paham itu adalah lawan bicara itu dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu kha'inatal a'yub. Allah tahu khianatnya mata yang seperti itu. Ya. Hadir di kota liman rahimakumullah. Atau misalnya kita lagi ini ya. Tentu lewat wanita dengan pakaian yang penuh mengundang syahwat. Kita hanya melirik dengan lawan bicara kita begitu ya. Allah tahu sampai hal seperti itu. Ya yang kedua hadir di kota iman berkaitan dengan lisan berkaitan dengan lisan situ Nabi Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita agar jangan usil kalau kita lagi di pinggiran coba kalau kita lihat di mulut-mulut gang di daerah kita kalau yang nongkrong itu kan aduh yeah. merah godain kita dong. macam-macam hadir di kota iman ada seseorang yang nunduk pakai yeah. pakaian muslimah nunduk aja nyari duit jatuh ya yeah astaghfirullah ya coba hadirin qotol liman rahimakumullah usil yang dilakukan bukan cuma dari mata tapi juga dari lisan ya bahkan Nabi menganjurkan yang kedua berkaitan dengan lisan dalam hadis Anas bin Malik kita pimpin orang yang nanya bukan cuma sekedar ditunjukin ya kantor departemen keuangan yang mana sih oh lurus lurus lurus ke mana kan ya coba bimbing ya. oh ini dari atrium lurus nanti ada belokan, nah, ke kiri kalau ke kanak, itu yang Masjid Al-Amin ini Masjid Al-Amin ke kiri jadi kata-katanya juga dalam hadis, Irsyadusail yeah. ini yang menariknya, Hadirin Khotol Iman rahimahkumullah, yeah. hari Jumat lalu istri saya diminta untuk mengisi di BPK depan DPR-NPR, yeah. sejumat atau jalan nah Hadirin Khotol Iman rahimahkumullah itu kan karena kami berdua juga memang baru kembali ya yeah akhirnya sempat mau nanya, itu hadirin di kota lima ada beberapa tukang ojek yang lagi ngumpul waktu mau nanya, ternyata ada tulisan saya bilang, sayangnya difoto di situ untuk sekedar nanya, tarifnya itu 2000 nanya doangan belum naik ojeknya, luar biasa apakah sudah sedemikian komersilnya masyarakat di Jakarta seperti ini nanya doangan, 2000 mungkin karena banyak yang nanya kemana, kemana gitu ya jadi ada tarifnya tuh saya bilang mestinya Umi Itu difoto tuh, pakai handphone Hadirin khutaliman Rahimakumullah. Coba yeah. Bukan Menjadi peluang bagi dia untuk mendapatkan Pahala, ini malah ada tarifnya Untuk sekedar nanya, itu dua ribu sekarang yeah. Subhanallah yeah. Berkaitan dengan lisan hadis dari Abu Hurairah Yang tadi saya sampaikan, Nabi mengatakan wa Warahdu salam yeah. Nah hadirin khutaliman Rahimakumullah kembali bahwa baginda Nabi Alaihi Wasallam berkaitan dengan hadis larangan untuk duduk di pinggir jalan menunjukkan kepada kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pembimbing sebagai seseorang yang memang merubah masyarakat bukan cuma sekedar melarang ketika melihat ada alasan yang kuat yang disampaikan oleh para sahabat Nabi memberikan arahan begitu juga seorang pendakwah yang sejati ketika dia masuk ke suatu masyarakat tidak semuanya dia rompak ada sisi-sisi kebaikan yang dipertahankan. Ada beberapa hal yang perlu dia luruskan. Duduk di pikir jalan, diluruskan oleh Nabi. Berikan haknya. Kembali hadirin ke kota liman rahimahumullah. Bahwa perkara yang tidak bermanfaat bisa berubah ucapan. Dan itu bisa hal-hal yang maasiat. Obrolan-obrolan ribah dan lain sebagainya. Ataupun hal-hal yang memang tidak ada manfaat sama sekali. Yang kedua bisa ber, ber, berupa sesuatu perbuatan, baik perbuatan maksiat ataupun perbuatan yang tidak ada faedahnya sama sekali. Hadirin khutal iman rahimahkumullah. Pelajaran keempat dari hadis ini adalah bahwa ketika kita dapati seseorang yang baik berkata, berbicara, ngobrol, ataupun berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat, dari hadis ini kita dapati itu menunjukkan seseorang lemah keimanannya. Hadithat al-iman rahmatullah, boleh kemudian kita berbincang, tapi ada sebuah ungkapan, ucapan seseorang, obrolan seseorang menunjukkan kualitas diri orang itu. Atau kalau kita ingin berbicara tentang masyarakat, obrolan masyarakat menunjukkan kualitas masyarakat itu. Hadratul Khalifah Iman rahimahumullah di masa dinasti Abbasiyah atau kekhalifahan Abbasiyah ada orang-orang yang tidak senang dengan kekhalifahan mereka-mereka yang berada negara non-muslim bermaksud ingin menyerang kaum muslimin maka diutuslah mata-mata ke perbatasan negara Islam hadirnya s.a.w. ketika mereka sampai ke perbatasan itu mereka mendapati dua orang anak tengah menangis ditanya, kenapa kalian menangis? dua anak kecil ini menjawab kami bermaksud untuk memanah burung tapi gak kena kalau manah burung aja gak kena, bagaimana kalau kita ingin berperang dengan orang kafir? ini orang kafir mata-mata ketakutan pulang dia ke kampungnya pulang dia ke negaranya, dibilang jangan Jangan serang kaum Muslimin saat ini. Anak kecilnya ni kayak begitu. Kalau kata orang Jakarta, bocahannya oh, ini begitu, apalagi bapanya. Yeah. Hadirnya kata Lipan Rahimakumullah selang beberapa tahun kemudian dikirim lagi mata-mata sampai ke perbatasan, ketemu sama anak muda. Ya. Yeah. Anak muda ini lagi nangis juga, ketika ditanya kenapa lagi menangis, kata anak muda ini saya baru saja putus cinta, nah kata mata-mata, dia pulang dia bilang kalau mau diserang kaum muslimin sekarang nih, yeah. itu anak mudanya aja mentalnya kayak begitu, jadi hadir ke kota iman rahimahumullah, ucapan, obrolan seseorang menunjukkan kualitas orang itu kalau obrolan itu adalah obrolan suatu masyarakat menunjukkan kualitas masyarakat itu karena itu hadirin ikhwatal iman rahimahkumullah kembali orang yang kuat keimanannya dia akan berusaha untuk mengisi waktunya karena dia tahu waktunya dia itu lebih sedikit ketimbang kewajiban yang mesti dia lakukan karena itu hadirin ikhwatal iman rahimahkumullah mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita dan masyarakat muslim menjadi pribadi yang unggul, menjadi masyarakat yang unggul bisa tercapai. Marilah hadirin khotib iman rahimakumullah dari sekarang. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat kita ucapkan, apa yang tidak bermanfaat kita lakukan. Kalau memang sudah demikian, maka kita akan mengulangi sejarah yang sama. Dengan para pejuang-pejuang Islam terdahulu. Dengan situasi dan waktu yang berbeda dengan mereka Hadar di kota iman. Akhirnya waktu jua memisahkan kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada bulan depan kepada hadith yang ke-13. Marilah kita tutup kajian kita pada siang hari ini. Dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumawabihamdi. Nashabu an la ilaha illa ant. Nasdarthiruka wa natubu ilaik. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.